Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi Alhamdulillah. hadana li hada wa ma kunna wahdahu la واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا ربنا لا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم يا ربنا ارزقنا التوبه قبل الموت والشهاده عند الموت والجنه بعد الموت أما بعد hadirin hadirat, pecinta-pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kita mencari ilmu sangat mudah. Menjadi orang pinter sangat gampang. Akan tetapi pinter yang berkah ini pilihan. Tentu dari sini perlu diperhatikan bagi hamba-hamba Allah yang menuntut ilmu pertama kali yang harus diperhatikan selain pada pertemuan yang lalu diperhatikan atau disampaikan keutamaan-keutamaan majelis ilmu, maka sekarang adalah waktunya pertama kali di dalam kita mengisi majelis ilmu ini tiada lain. Ayo kita tata niat kita. Hampir semuanya ulama di dalam amal kebaikan pasti berbicara tentang urusan. Berbicara tentang urusan niat. Kenapa kok bisa seperti itu? Iya, karena amal kebaikan seseorang tidak akan ada nilainya kecuali dengan niat maka perlu pertama kali adanya majlis seperti ini adalah kita beresin niat kita dulu. Niat apa Anda hadir ke majelis ini? Kalau niat bangga-banggaan per Kalau niat bukan karena Allah per Jumat. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan innama al a'malu binniyat segala amal itu tergantung niatnya. Sah dan tidak sahnya amal Tergantung niatnya Apa yang membedakan kita Duduk di masjid sama duduk di luar Ibu duduk di masjid Bapak duduk di masjid Ada orang duduk di luar, apa bedanya? Bedanya satu, niat Anda yang duduk di masjid Lupa tidak niat Maka berlama-lama tidak ada nilainya Maka niat ini adalah penting. Innamal a'malu binniyat, segala amal tergantung niatnya. Sah dan tidak sahnya amal ya tergantung niatnya. Maka disebutkan dalam ilmu fikih betapa banyak amal ibadah itu memang muaranya kepada ni, niat. Salat tidak sah kalau enggak ada ni, niat. Wudhu tidak sah kalau tidak ada ni, niat. Walaupun memang ada amal-amal kebaikan yang tidak perlu diniatkan ada akan tetapi hampir semuanya amal kebaikan itu ia ya harus didahului dengan ni, niat. Wa inna malikulimriin manawa dan seseorang itu tergantung apa yang diniatkan. Dia mendapat pahala ataukah mendapatkan murka Allah ataukah mendapatkan dosa dari Allah Ya tergantung niat niatnya. Tergantung niat niatnya. Kalau niat kita adalah benar, maka insya Allah mengundang pahala Allah. Tapi kalau niat kita enggak benar, capek. Betapa banyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Orang secara dohir hidup berkecimpung di dalam dunia agama, tapi salah niat, akhirnya masuk neraka. Akan tetapi sebaliknya, betapa banyak orang yang casingnya, gambarnya, urusan dunia, tapi karena niatnya benar, ahli surga. Ada orang masya Allah enggak pernah kelihatan ke masjid setiap hari kerja terus. Berangkat pagi jam 8 pulang jam 5 sore. Sudah gitu nanti berangkat lagi ke kantornya terus kayak gitu terus. Secara dohir dia bukan gambar akhir, akhirat. Tapi ingat yang membedakan dia dengan ahli akhirat sesungguhnya adalah niat yang yang ia tertibkan di dalam hatinya maka itulah yang membedakan. Kenapa kamu kok getul sekali kerja? Berangkat jam 8, pulang jam 5 sore, nanti berangkat lagi. Apa jawaban beliau? Mohon maaf, saya enggak sempat ke masjid. Kenapa? Saya lagi ngerawat yatim piatu, ada 100 di sana. Loh, saya kalau ngerjanya enggak getul gimana? Coba lihat. Kayaknya ahli dunia tapi ahli akhirat. Kenapa? Dia sibuk kerja, ngurus anak yatim piatu. Jangan sampai yatim piatu seratus terlantar. Sekolahnya seperti apa? Makannya seperti apa? Kasingnya ahli dunia, tapi ahli akhirat. Ada kasingnya ahli akhirat, hidupnya di pondok. Setiap hari hafalan Al-Quran, hafalan hadis, tapi niatnya apa? Biar jadi kiai. Kalau diundang orang amplopnya gede, Loh, ini kan musibah ini. Ya kan hidupnya di pondok setiap hari hafalan hadis ya kan hafalan Al-Qur'an fik hafal akan tapi tujuannya apa biar kalau saya diundang orang kalau ditanya orang bisa jawab lo kalau bisa jawab kan enak hmm, jamaahnya kan lega semuanya lo ini amplopnya gede semuanya lo ini kan musibah ini jadi intinya adalah di dalam ini, niat wa inna malikul limri'in manawa dan seseorang itu tergantung apa yang diniat, diniatkan. Maksudnya apa? Dapat pahala ataukah tidak, ya tergantung niat, niatnya. Maka anda yang duduk di tempat ini, jangan sampai enggak dapat pahala karena salah niat. Maka dari sini perlu kami sampaikan, syarat diterimanya amal ibadah itu ada empat syarat diterimanya amal ibadah itu ada empat. Kami yakin yang duduk di tempat ini punya amal ibadah semuanya. pernah haji, pernah umroh, pernah infak sedekah, pernah nyantunin yatim piatu, pernah hadir majelis, pernah puasa senin kemis. uh oh, banyak bangun malam. oh kita ini punya amal semuanya banyak. insya Allah amal kita akan tetapi pernahkah kita merenung kira-kira amal itu diterima atau kan enggak oleh Allah, ya kan? Kalau terima itu enggak diterima, masya Allah, orang tua kami sengsara, hmm, sengsara, sengsara. Banyak orang itu masya Allah kalau bikin amal banyak banyak banyak akan tapi tidak merenung kira-kira amalnya diterima atau kan enggak. Nah kalau hajinya enggak diterima, nah untuk bilaminta lik, orang tua kami tempatnya di neraka dong. Umrohnya nggak diterima tempatnya di neraka dong. Sholatnya nggak diterima tempatnya di neraka dong. Makanya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana agar supaya amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Makanya awal-awal yang harus kita tata agar supaya amal kita diterima oleh Allah niat. Makanya Imam Ghazali menyebutkan ada orang mencari ilmu itu ada tiga model. Yang pertama niat mencari ilmu karena Allah titik sudah karena all allah pak kenapa kamu berangkat dari tadi pagi eh, dari tadi maghrib sampai sekarang mau apa hadir majelis ta'lim kenapa kamu hadir majelis ta'lim karena allah selamat ini selamat ini yang pertama karena all karena allah ada model yang kedua orang ngaji kenapa kamu ngaji yang dicari adalah ketenaran dunia Ketenaran dunia itu bagaimana? Mohon maaf, saya ini toko masyarakat. Masa saya datang gak ke majelis? Ya gambarannya mohon maaf ini ya. Gambarannya mungkin Pak DKM. Mohon maaf ini contoh Pak DKM ya. Contoh ini. ya. Masa saya Pak DKM kok gak datang ke majelis? Gimana nanti jamaah saya? No. Jadi dia datang ke majelis bukan karena Allah. Tapi karena apa? saya ini DKM kan gitu kalau saya nggak datang ke majelis nanti nggak dipilih lagi loh ini jadi datang ke majelis bukan karena Allah karena sesuatu yang dicari dari dunia dunia tapi dia sadar seperti itu itu nggak benar ini model yang kedua ya dia mencari ilmu datang ke majelis bukan karena Allah mungkin karena pangkat atau mungkin datang karena arisan atau mungkin datang karena jualan jadi macam-macam sudah atau mungkin datang di rumah, daripada di rumah nganggur Yang mending ke majelis, ketemu teman-teman nah, Ya ini kan? Jadi yang di, bukan ridho Allah Jadi karena ada sesuatu yang balik ke dunia Dan dia sadar Itu niat yang keliru Bagaimana model yang kedua ini Model yang kedua ini Dalam keadaan Dua keadaan Kalau dia tobat sebelum mati Berarti selah, selamat Tapi kalau dia tidak tobat Dari niat yang jeleknya sampai dia mati berarti enggak selamat enggak selamat. Jadi model yang kedua ini ada dua keadaan. Kalau dia tobat, nyesel, oh, saya capek-capek berangkat ngaji, tak taunya bukan karenamu ya Allah. Enggak, sekarang tobat ya Allah. Saya ngaji karenamu. Nah, ini. Berarti kalau seperti itu dia to, tobat. Orang yang tobat adda ibu kaman la dan bala. Orang yang tobat kayak enggak punya do, enggak punya dosa. Masuk surga dia. Ini. Ini yang apa? Yang kedua. Yang ketiga ini yang bermasalah. Yang ketiga apa? Dia hadir majelis ilmu karena memang mencari kedudukan dunia. Dia majelis ilmu keliling ke sana kemari, ke sana kemari. Satu ingin terkenal, ceramanya enak, jamaahnya banyak. Sekali pengajian seratus orang lebih. Jadi kemana-mana yang dicari adalah kesohoran, kemakrufan, pangkat di dunia. Sudah gitu dia merasa orang yang paling dekat kepada Allah. Sudah niatnya keliru dia merasa paling dekat kepada Allah. Kenapa? He, kalau bukan karena ikhlas saya, enggak mungkin 100 orang datang. Loh, ini kamu sih ibadah. Sudah niatnya keliru masih merasa dirinya dekat kepada Allah. Nih, kalau bukan karena ikhlas saya, enggak mungkin saya doa nangis semuanya. Loh, ini saya dekat sama Allah ini. Loh, ini parah ini, Bu. Iya kan? Orang yang ketiga ini, Pak, parah dia ngadirin majelis ilmu bikin majelis pengen mencari kedudukan di dunia pangkat terkenal ceramahnya enak biar diundang orang kemana-mana tak taunya dia pun merasa diriku dekat kepada Allah ya buktinya tadi nih kalau saya nggak dekat sama Allah nggak mungkin tangan saya dicium bolak-balik loh lah model yang ketiga ini bagaimana model yang ketiga ini susah jadi bener kenapa gimana mau jadi bener Wong dia nggak ngerasa kalau dia keliru Enggak ngerasa kalau dia sah, salah. Ada orang ini gini. Salat telat terus orang tua kami, salat telat terus. Ya, salat terus enggak pernah ngaji, enggak pernah hadir ke majlis. Sudah sudah gitu apa? Alhamdulillah, Allah sayang kepada saya. Buktinya apa? Hampir satu tahun saya enggak sakit. Waduh. Ini orang ketipu bener ini orang iya kan. Wong oh, salatnya telat, enggak pernah khusuk ngaji Al-Qur'an, enggak pernah Ya kan pantua kami. Hadir majelis enggak pernah eh sudah ngerasa apa? Saya ini orang yang disayang oleh Allah. Apa? Buktinya saya setahun enggak sakit. Nih bukan enggak di bukan disayang itu, malah dicampakkan oleh Allah itu. Orang itu kalau disayang oleh Allah Subhanahu akan dikasih ujian, dikasih musibah. Ini tanda Bapak Ibu ya. Tanda orang yang dicintai oleh Allah diberi ujian, diberi musibah. Innallaha idza ahabba ibtala. Sesungguhnya Allah jika mencintai hambanya maka dia akan menguji hambanya, ngasih musibah, ngasih cobaan, hatayasma atadorroahu sehingga terdengar suara rintihan nah, hamba tersebut ya Allah, kaki sakit kakiku ya Allah, ya Allah usahaku ya Allah, ya Allah anakku ya Allah lu, Allah itu senang kalau ada hamba kayak gitu, makanya orang-orang soleh itu orang tua kami disebutkan satu minggu nggak dikasih ujian, nggak dikasih sakit, nangis. Kenapa satu minggu kok enggak nguji aku ya Allah? Kenapa satu minggu kok enggak dikasih sakit ya Allah? Ini 15 tahun enggak pernah sakit katanya disayang oleh Allah. Keliru. Kalau disayang oleh Allah itu Bapak Ibu seminggu dikasih ujian. Dikasih. Anda tahu siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Siapa? Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Nabi Muhammad. Bagaimana kehidupan beliau? Lebih banyak enak apa ujian tok? Ujian terus. Iya kan, cobaan terus dari orang kafir umatnya. Waduh, di saat ibadah dilempari kotoran, diludain. Oh, kita ini enak bapak ibu ya, hadir ke masjid al-muhajjir sudah disambut jamaahnya kan gitu. Itu tadi ngomong telat tuh kayaknya nggak datang dari awal ya. Kalau datang dari awal Insya Allah nggak kan? Mohon maaf Pak MC oh dibilang telat ya masa jamaahnya segini banyaknya kok dibilang telat ya ya saya yang telat kan gitu ya kan kami yang telat ibu ya jadi insyaallah bulan depan bukan bukan bukan bukan isya awal maghrib sudah di sini ya bulan depan tuh maghrib sudah di sini sudah ya kan gitu jadi nunggu ustad ya kan gitu jadi saya yang minta maaf saya yang telat kalau untuk kami saya yang ditunggu ibu bapak kan gitu jadi mohon maaf mohon maaf kan, gitu nggak kami nggak nganggap bapak telat gitu saya yang telat Ya. Baik, Jadi bulan depan insyaallah enggak Bulan depan ayo Bulan depan datang pagi-pagian <laughs> Bulan depan ya Baik jadi seperti itu orang tua kami ya. Jadi tanda itu hamba yang dicintai oleh Allah itu seperti itu Diuji terus oleh Allah Bahkan orang-orang soleh Kalau dikasih ujian oleh Allah mereka mengatakan Ahlan wa sahlan bi si'ari solehin Selamat datang Tanda-tanda si'arnya orang-orang soleh Diberikan kepadaku. Jadi kalau dikasih ujian cobaan musibah itu orang-orang soleh malah ahlan wasahlan kayak ketamu kayak ketamuan tamu agung gitu selamat datang alhamdulillah tanda-tanda orang soleh telah nyampe kepadaku kalau kita gimana Bapak Ibu? Oh enggak, kita insya Allah seperti, seperti itu ya. Pokoknya paling senang, kalau diuji Allah paling sen, paling senang. Dan minta ya Allah, sebagaimana kau menguji kami ya Allah. Ya mohon tolong diberi solu, solusi jalan keluar, jalan keluarnya. Yang menjadikan sebab ujian itu gampang dilalui, kalau yang menjadi tempat kembali kita adalah Allah. Sudah kalau tempat kembali kita Allah beres semuanya orang tua kami. Beres semuanya. Tapi yang menjadikan sebab ujian itu kayaknya susah dilewati sengsara, karena kita jarang ngadu kepada All, kepada Allah. Wong Allah, uang Nabi Muhammad sudah ngomong, Allah jika mencintai hambanya, maka hambanya akan diuji sampai Allah itu seneng denger intian hambanya ngadu sama Allah Subhanahu Wataalla. Itu kalau nggak dikasih bangkrut, nggak nyebut Allah itu, uang terus untung terus, makanya kasih bangkrut der, ya Allah, ya Allah, loh ini kan gitu dikasih sehat gak pernah nyebut waduh kalau dikasih sehat naik motor wong wong nggak kan gitu jedar kakinya agak retak jangan patah lah agak retak gitu sehingga mungkin dia apa didikipkan gitu agak retak kan itu baru ya Allah ya Allah doh Allah itu senang kalau dengar hambanya nyebut kayak gitu ya kalau berarti kalau kayak gitu bapak ibu enak dikasih ujian ya nyebut terus jadinya ya kan kalau dikasih ay jujur orang tua kami, kira-kira kita ingat kepada Allah itu kalau lapang apa susah? Jujur, lebih banyak ingat kepada Allah itu di saat lapang apa susah? Susah. <laughs> kalau gitu sudah minta susah saja sama Allah, biar biar biar ingat terus, ya kan? Dzikir terus. ya kan gitu orang tua kami. Tapi kalau lapang lupa, wong Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahanlah kita di saat dikasih kelapangan ya ingat kepada Allah, kepada Allah. Pokoknya tanda kita mendekatkan diri kepada Allah enggak ada beda. Mau lapang Mau dalam keadaan susah terhempit tetap kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik kembali lagi. Jadi itu yang ketiga itu susah dibenerin. Gimana dia itu mau benar. Dia ngaku dekat kepada Allah. Susah. Ini model ketiga ini susah. Mudah-mudahan golongan yang pertama. Mencari ilmu hadir majlis taklim karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lah dari sini orang tua kami. syarat diterimanya amal itu ada empat. Syarat diterimanya amal ada empat Yang pertama adalah Jangan pernah kau melakukan amal kebaikan Kecuali karena Allah Sudah Karena Allah, karena Allah Sudah jangan karena siapapun Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin awal-awal iya Awal-awal mungkin karena sesuatu Tapi ingat pada waktunya harus karena Allah Karena Allah, mungkin awal-awal Imam Ghazali sendiri beliau pernah berkata Dulu aku waktu mencari ilmu Awal-awal bukan karena Allah Imam Ghazali itu di saat mencari ilmu awal-awal, bukan karena Allah, tapi karena siapa? Karena ingin makan. Imam Ghazali itu dari kalangan orang-orang melarat. Sehingga beliau mondok itu biar dapat jatah makan. Hmm. Akan tetapi setelah ilmu masuk ke dadaku, banyak ilmu yang masuk ke dadaku, ilmu itu membimbing aku beramal mencari ilmu karena Allah. Do. Jadi awal-awal enggak -awal apa-apa pon tua kami. Awal-awal bukan karena Allah enggak apa-apa, tapi jangan kayak gitu terus. Iya kan? Jangan kayak gitu terus karena namanya umur ini enggak ada yang tahu. Iya kan? Bisa jadi besok kita mati. Makanya awal-awal enggak -awal masalah. Mungkin awal-awal ya sudah. Barangkali seorang istri datang aduh ini ada suamiku ngaji lagi ngaji, gak apa-apa awal-awal kayak gitu, dipaksa dulu iya kan? gak apa-apa, tapi nanti kami yakin semakin banyak ilmu yang masuk maka dia akan menjadi orang yang ikhlas karena orang yang gak ikhlas itu ca capek, berjuang karena Allah, mencari ilmu karena Allah, ini syarat diterimanya amal iba, ibadah ya syarat diterimanya amal ibadah ibadah. Makanya Rasulullah menegaskan di dalam hadis, "Fa man yusi buha awim awim raatin yunkiha ha", barang siapa yang hijrah, hijrah itu berpindah dari tempat jelek menuju tempat baik. Barang siapa yang melakukan kebaikan jika karena dunia, yusi buha ia akan dapat dunia tapi pahala di akhirat enggak dapat. Ya. Dapat dunia dia. Dapat dunia? Dunia. Awim ro'atin yungkihuha. Atau mungkin dia hijrah melakukan kebaikan karena ingin nikah dengan seorang perempuan, yungkihuha. Dia akan menikah. Tapi pahala Allah tidak dapat. Karena diceritakan, dulu Nabi Muhammad itu waktu ngajak hijrah para sahabat dari Mekah menuju Madinah, itu niatnya orang bermacam-macam dari kalangan para sahabat itu. Ada yang niat, ingin menikahkan, At nikah dengan seorang perempuan yang ada di Madinah, pengen bisnisnya lancar di sana. Kata Nabi Muhammad bagaimana? Yusibuha, auyungkihuha. Dia akan mendapatkannya, mendapatkan dunia dan akan mendapatkan perempuan yang dinikahi tersebut yang akan dinikahi. Tapi pahala Allah enggak ada enggak dapat. Makanya Bapak ibu niatnya yang ben, yang benar. Wa mangkana hijratuhu ilallahi warosuli, wa hijratuhu ilallahih warosuli. Barang siapa yang hijratnya karena Allah dan karena Rasulullah maka pahalanya di hadapan Allah dan Rasulullah, Rasulullah maka Anda semuanya mulai sekarang jangan pernah melakukan amal kebaikan apapun kecuali karena al karena Allah Subhanahu wa dan dibiasakan walaupun tidak mengamalkan amal dibiasakan niat yang benar hmm. karena kita sudah dapat pahala niatul mukmin khairun min amali niatnya ahli iman itu lebih baik daripada amalnya Kenapa? Tidak akan ada amal kebaikan kecuali berangkat dari ni, niat. Makanya orang itu kalau sudah niat baik, Bapak Ibu, kalau sudah niat baik itu sudah dicatat oleh malaikat. Ini niat baik. Sampai dijeritakan ada seorang hamba Allah nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah. Tiba-tiba disodorkan buku, ini ambil. Diambil dengan tangan kanannya. Buku catatan amal diambil dengan tangan kanannya oleh seorang hamba tersebut ini menunjukkan hamba yang beruntung diteguk ya Allah ini ada pahala haji, pahala umroh, pahala bangun masjid, pahala bangun pondok. Badal saya enggak pernah enggak kebenar enggak pernah haji, enggak pernah umroh, enggak pernah bangun pondok, enggak pernah ini sampai sang hamba tadi ngomong ya Allah ini ketuker bukan buku catatan amalku karena aku belum haji ya Allah, aku belum umroh ya Allah, aku jarang infak masjid sampai jadi enggak pernah ya Allah. Kata Allah bagaimana ini adalah buah dari niatmu yang baik. Engkau pernah niat ya Allah. Jika kami ada rezeki ya Allah saya ingin berangkat haji tulus dicatat pahala haji oleh Allah. Duh, saya kalau ada rezeki ya Allah ingin umroh tulus niatnya dicatat lagi. Ya Allah saya kalau punya punya punya uang ya Allah usahaku lancar ya Allah, pengen bangun pesantren ya Allah. Hmm. Sudah pengen tak sudah, sudah dicatat orang tua kami sudah dicatat makanya dia menerima amal kebaikan. Yang dia tidak merasa Kenapa? Karena ternyata buah dari niat Niatnya, makanya Bapak Ibu Kalau bangun tidur, ayo Bangun tidur, niat yang banyak Bangun tidur jam 3 malam ya kan? Bangun tidur jam 3 malam Setengah 4, ya solat malam Sebelum solat malam kita baca doa kita baca doa setelah saya tidur setelah saya niat setelah saya bangun ini ya Allah saya niat mencari nafkah untuk keluargaku nah ini yang pertama sudah dapat pahala nafah nafkah dan juga ya Allah saya ingin mencari rezeki yang halal dapat iya kan pahala rezeki yang yang halal dan juga ya Allah sekalian ya Allah nanti saya kalau berangkat kerja nganter anak-anakku sekolah terus pahalanya banyak orang tua kami, dan juga nanti ya Allah saya kalau ke kantor ya Allah saya ingin ngasih nasihat kepada karyawan karyawan-karyawan terus coba, satu amal berangkat, coba niatnya 10 kebaikan, dapat 10 kebaikan hmm, ini, ya dapat 10 kebaikan, kebaikan makanya orang tua kami yang banyak-banyak niat kebaik, kebaikan, tapi ingat jangan macam-macam niat jelek jangan macam-macam niat jelek Almaruyoh syaruaan niatihim. Seseorang kelak akan dibangkitkan oleh Allah sesuai niatnya. Dia mati niat dalam keadaan apa? Awas, hati-hati ya. Ini niat baik. Contoh ini, tadi sore, tadi sore dia pulang dari kerja. Ingat, ya Allah, Selasa, Rabu keempat, waktunya majlis. Saya nanti datang awal. Ya Allah, enggak sempat ke kamar mandi sudah mati. Mudah-mudahan panjang umur ya, mati. Bagaimana? Dia dapat pahala hadir majelis. Karena niat, niatnya. Nanti dia dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, sesuai niatnya pengen hadir majelis. Menjadi orang yang berun, beruntung. Tapi ingat, jangan macam-macam niat jelek. ya Jangan macam-macam niat jelek. Makanya Bapak Ibu yang patuh, ya sudah totalitas patuh. Jangan coba-coba maksiat. Ada orang tuh, ya Allah sumpek, ngaji, terus pengenlah mabuk sekali. Wah ini musibah, ini nanti ini. Jangan. Ya, kalau sudah patuh ya sudah totalitas. Kalau sudah patuh totalitas jangan macam-macam niat jelek. Sampai disebutkan ada dua sahabat, dua saudara, kakak adik. Kakaknya ahli maksiat. Oh, yang namanya diskotik setiap hari, mabuk, zina, macam-macam sudah. Adiknya ahli majelis. Duduknya di masjid setiap hari, ada di masjid, itu adiknya. Suatu ketika sang kakaknya itu yang capek dengan mabuk, zina itu suatu ketika hatinya dikasih hidayah oleh Allah. Ada perasaan, sampai kapan kau akan mabuk seperti ini? Kenapa kamu gak pengen jadi adikmu yang selalu duduk di masjid itu? Setiap hari dikir kepada Allah. Sampai kapan kau akan mabuk seperti ini? Zina, judi terus, akhirnya terbetiklah hatinya. Iya baik, aku pengen ziarah ke adikku. Saya pengen semalam pengen jadi kayak adikku. Nah, ini kan, berangkat dia dari diskotiknya, dengan waktu kebersamaan juga adiknya, yang tadi zekir, gak tahu kena setan apa gitu ya akhirnya apa, saya kok zekir terus, dunia ini kan indah ada mabuk ada zina, ada judi cobalah pengen satu jam lah nyoba, kata dia itu ya kan, biar ya biar barangkali nanti ada ceritanya sama malaikat, tuh ini kan musibah orang ini ada ceritanya nanti di hadapan malaikat, jadi apa, pengin sebentar saja, ingin niru gaya kakakku, keluar dia dari masjid, tak tanya di saat keluar orang tua kami, bagaimana di perjalanan ada gempa dua orang ini mati dua orang ini mah, mati mati tertimpa runtuhan dari bangunan, satu kakaknya tertimpa bangunan masjid adiknya tertimpa bangunan disco, diskotik akhirnya dicari oleh orang di saat mencari diskotik runtuhan itu tak pernah lihat ya Allah ini kan setiap hari ke masjid kok mati ada di runtuhan disco, diskotik diskotik artinya apa orang anggap ini orang enggak ben enggak benar satunya itu kakaknya mati di runtuhan mas, masjid lo ini kan tukang mabuk tukang zina kok mati di dalam runtuhan masjid berarti di dalam mas, masjid bagaimana dia akan dibangkitkan nanti sesuai niatnya adiknya masuk neraka kakaknya masuk surga Makanya sudah, jangan macam-macam niat Jel, jelek Gak usah, dan memang kadang ada Bapak Ibu Ada, bisikan-bisikan jelek itu Ada orang tua kami Bisikan-bisikan jelek itu ada Biasanya bisikan jelek itu muncul Satu Karena Kurang adanya Kesibukan di dalam mendekatkan diri Kepada Allah, orang kalau banyak nganggur Pasti muncul itu Kalau lagi nganggur itu Bapak Ibu pasti yang gonjing orang jadinya kan gitu karena nganggur, coba kalau bikin komunitas dikir, kan gitu gak bakal, makanya kemana-mana tolong jangan nganggur pak, kemana-mana jangan nganggur, bawa tasbih, putar tasbih, subhanallah, subhanallah astagfirullahaladzim, di mobil di mana saja sudah, atau mungkin sambil jaga toko, biar apa, biar gak ada kesempatan bisikan-bisikan setan muncul, karena kalau orang nganggur namanya nganggur bapak ibu iya kan Dua nikmat yang menipu kata kata Nabi Muhammad. Dua nikmat yang menipu apa? Nikmat lapang nganggur. Nah, ini nikmat lapang nganggur sama nikmat sehat ini banyak nipu orang ini. Iya kan? Banyak nik nipu orang. Makanya jangan dibiasakan waktu lapang nyantai. Sehingga ulama menyebutkan la rohatafi dunia, enggak ada nyantai di dunia itu. Nyantai itu nanti di akhirat. Jadi dunia itu enggak ada nyantai orang tua kami. Enggak ada. Ya, tapi bukan berarti nanti ibadah terus harus sholat terus enggak ibadah itu gampang ibu ibadah itu gampang kalau jenengan di kantor berarti ibadah jenengan apa ngontrol karyawannya yang benar kan gitu ngontrol karyawannya yang benar suruh sholat suruh pakai jilbab yang belum pakai jilbab ini sudah ibadah tidak harus etikaf di mas di masjid tidak harus ya kan atau mungkin anda jadi sopir barangkali ya anda jadi sopir bagaimana orang tua kami ibadah di di kendaraan yang mungkin mobil Ya kan dia nganterin orang ya gampang Bapak Ibu radionya diputer atau mungkin apa nyari-nyari nyari kaset yang saat itu kasetnya murottalan jadi sepanjang hari denger murottalan terus pahala. Jadi ibadah itu banyak orang tua kami jangan dibayangkan ibadah sujud rukuk kok enggak ibadah itu Ba banyak. Ibadah itu apa? Segala amal kebaikan yang kita lakukan itu adalah ibah, ibadah. Goreng tempe jangan dikira enggak ibadah Ibu. Huh? Goreng tempe, ibu goreng tempe untuk siapa? Untuk suamiku tercinta, pahala, ya kan? Apalagi muter apa? Apa? Balik tempe, Allahumma sholli ala sayyidina muhammad, balik lagi. Ya Allah ini tempe seratus, salawat seratus berarti. Jadi inti sudah, semuanya bisa dipakai ibadah, orang tua kami. Ya, dipakai ibadah, ibadah apalagi niatnya untuk menyenangkan sua, suami pahala. Tapi kalau masakin tempe buat tukang ojek itu haram itu ya, awas itu ya. Orang bikin tempe kok buat tukang ojek ini ha, haram, enggak boleh ini. Kecuali infak sedekah, tidak ada maksud lain, tidak apa-apa, tidak apa-apa, baik ya. Jadi intinya orang tua kami pertama kali ini ayo kita tata niat kita karena niat ini sangat mempengaruhi untuk kita menjadi orang yang sukses di dunia dan di, akhir, di akhirat. Sampai Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Qur'an Mankana yuridul ajilata'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid Barang siapa yang menghendaki dunia hanya sebatas dunia tok iya kan maka dia akan mendapatkan dunia kemudian dia akan dilempar ke neraka nih dengar barang siapa yang hidup di dunia karena tujuannya dunia tok hidup di dunia tujuannya dunia dunia. Tujuan dunia itu apa? pangkat, memperbanyak harta, ya kan? keturunan itu tok sudah. ketenaran. Jadi dia hidup di dunia tujuannya adalah dunia dunia. Bagaimana? Dia bakal mendapatkan dunia. Kata Allah, dia bakal mendapatkan dunia, tapi ingat setelah mendapatkan dunia dia akan dilempar ke neraka. Kenapa? Karena dia hidup di dunia mencari dunia dunia tok. Tapi yang benar bagaimana? Anda hidup di dunia untuk tujuan akhir, akhirat. Ya? Anda hidup di dunia untuk tujuan akhir, akhirat. Gak apa-apa ibu, nyari uang sebanyak-banyaknya gak apa-apa. Tapi yang penting tujuan, tujuannya gak apa-apa. Nyari uang sebanyak-banyaknya gak apa-apa. Tapi yang penting tujuannya. Kenapa kamu nyari uang yang banyak? Nyari uang yang banyak enak Pak Ustadz kalau ada masjid bocor tinggal ngasih. Nah, kan gitu. Atapnya bocor ngasih kan enak. Ada itu kurang ngasih, ada itu kurang ngasih. Jadi tujuannya benar, jadi cari uang gak apa-apa. Cari uang yang banyak gak apa-apa, tapi ingat tujuannya adalah tujuannya benar. Karena, all, karena Allah, jadi intinya Bapak Ibu, Anda semuanya ini orang yang hidup di dunia, tapi tujuannya akhir, akhirat. Tapi kalau hidup di dunia, tujuannya adalah dunia, susah. Bagaimana orang itu yang hidup di dunia, tujuannya dunia? Orang yang hidup di dunia tujuannya dunia. Di saat dibenturkan dengan urusan ibadah, maka dia memilih dunia. Di saat dibenturkan urusan haram dan halal, enggak perhatian. Yang penting dunia. Mau haram mau halal enggak perhatian. Yang penting duni dunia. Lo ini tanda bahwasanya dia hidup di dunia karena duni dunia. Tapi anda semuanya hidup di dunia karena akhir, akhirat karena all karena Allah subhanahu wataalla bahkan bapak ibu anda di saat makan di saat makan ini ini menikmati makan enak nggak apa apa bapak ibu ya menikmati makan enak nggak apa apa mau makan sate mau makan tempe oh apa saja boleh tapi ingat tujuannya adalah karena all karena allah bagaimana saat makan enak tujuannya karena allah itu nih dengerin bapak ibu ya bapak ibu lagi puasa ya kan puah puasa seharian nggak mie nggak minum nunggu jam maghrib Ya kan, nunggu jamak maghrib. Akhirnya jenengan mau berbuka disiapin apa minuman minuman es seger gitu kayak gitu kan minuman es itu se seger. Coba di saat anda sudah seharian nggak minum karena puasa coba di saat anda minum es tadi bagaimana rasanya hmm. seger kan di saat seger akan terungkap kalimat yang sangat dahsyat memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Hmm. kan gitu. Lah inilah, inilah orang yang hidup di dunia tapi tujuannya Allah, Allah. Sehingga apapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada, diri, kepada dia tidak ada kalimat kecuali alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, bagi Allah. Sehingga semuanya nikmat itu dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Allah. Coba kalau dia dikasih air hangat atau air biasa, mungkin alhamdulillah enggak terlalu kayak alhamdulillah, paling gitu ya ya kan coba kalau orang lagi buka dikasih air biasa ya kan bukan air dingin palingnya alhamdulillah alhamdulillah gitu saja tapi kalau air dingin alhamdulillah hmm. kan gitu orang tua kalau ini nggak apa-apa ibu ini adalah tujuannya adalah untuk akhir akhirat makanya anda yang hidup di dunia ini tujuannya adalah akh akhirat maka ayo niat yang benar jangan niat karena siapapun kecuali karena Allah subhanahu wataala karena gini bapak ibu hampir kehidupan kita itu semuanya riak ada pamernya. Ria ada pamernya. Ada. Dan semuanya punya porsi. Pembisnis, pengusaha ada riaknya. Ahli ibadah ada riaknya. Ustadz ada riaknya. Pokoknya hampir semuanya ada riaknya. Kenapa orang itu kalau sholat di masjid Bapak Ibu Masya Allah. Kalau sholat trawe itu Bapak Ibu. ya Sholat di masjid dua rakaat lama sekali. Tapi kalau di rumah Anda tengok kayak capung minum air. Hmm? kenapa ini? Hmm? Kenapa? Kalau banyak orang, waduh, kalau baca Al-Qur'an banyak orang alhamdulillahi Nafas lagi arrahmanir rahim, tapi kalau selas ini alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki kenapa ini? Ada riaknya semuanya. Iya kan? Ada urusan pa pamer. Ya kan, do ini bahaya ini orang tua kami. Ini menjadikan amal ibadah kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala makanya, ayo jangan niat apapun untuk duduk di tempat ini kecuali karena Allah karena Allah itu ada tandanya orang ikhlas karena Allah ada tandanya apa tandanya istiqomah. Hmm. Istiqomah itu apa? Terus-menerus melakukan amal kebaikan. Baik dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah, mau musim hujan, mau musim kemarau, dia istiqomah. Mau sakit, gak sakit, dia istiqomah. Jadi tanda orang ikhlas itu istiqomah. Kata sebagian ulama, orang ikhlas itu, kalau dadanya dibelah itu, hampir sama dengan model luarnya. Dada sama model luarnya itu sama. Itu orang ikhlas. Iya kan? Tapi kalau ternyata modelnya tok bagus, luarnya tok bagus, hatinya busuk munafik ini. Tapi ya kan? kalau orang ikhlas itu, orang tua kami, luar dalam itu sama. Apa yang diomongkan itu sama seperti isi hatinya. Andakan hatinya dibelah itu sesuai apa yang diomongkan, itu orang ikh, orang ikhlas. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing untuk menjadi ikh, ikhlas. Untuk penjelasan ikhlas yang lebih detail nanti pada waktunya orang tua kami. Pada intinya sekarang adalah kita tata niat kita sedulu ya. Jadi niat karena Allah, bayangkan anda orang tua kami, ayo coba dari Cirebon ke sini kalau bukan karena Allah, capek ibu, ya kan? Capek, makanya capek orang tua kami, sama, jenengan yang dari mana melangkahkan kaki ke tempatnya kalau bukan karena Allah, capek. Dan amal yang bukan karena Allah pasti tidak akan diterima oleh Allah, pasti itu, gak bakal diterima oleh Allah kalau amal bukan karena Allah. Bukan karena Allah, makanya renungan yang paling penting itu bukan menambah amal ibadat Tapi renungan yang paling penting itu kira-kira ibadaku diterima enggak hmm. Tapi kami yakin, orang yang takut amal ibadahnya enggak diterima itu tanda ikhlas Ustaz doain ya mudah-mudahan amalku diterima lo. Ini tanda ini orang pengen belajar ikh, ikhlas. Pak Ustaz doain Ustaz jangan sampai hajiku, umroku, infaku sedekaku enggak diterima Ustaz doain Ustaz doain doain lo ini tanda orang belajar ikh, ikhlas. Ya, tapi kalau orang ngomong itu Ustaz ikhlas saya ikhlas Benar ikhlas itu mah bukan ikhlas. Ikhlas ke ngomong-ngomong itu ya ikhlasin yang tahu Allah. Benar Ustaz, ikhlas demi Allah, ikhlas Ustaz. Tapi lo, ikhlas kok ada tapinya? Enggak ada ikhlas itu adalah bahasa hatimu dengan all. Allah Subhanahu wa Pokoknya sudah, kita belajar ikhlas yang tahu ikhlas adalah all. Allah Subhanahu wa Pokoknya kita duduk di tempat ini niat karena all. Allah, bukan niat karena siapa? Karena siapapun ya, ini. Ini syarat yang pertama agar supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah tidak jangan melakukan apapun amal ibadah kecuali karena all karena Allah subhanahu wa ta taala ini yang pertama yang kedua yang kedua agar supaya amal ibadah kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa taala adalah jangan pernah bangga dengan amal kebaikan kita ujub bangga dengan amal kita ujub itu apa nih kalau bukan saya Panitianya, nggak mungkin rame kayak gini majelisnya loh ini Bangga dengan amal kebaikan, tak bisa. Ya. Bangga dengan amal kebaikan menjadikan amal ludes. Tak ya. mohon maaf. Yang gerakkan jamaah sini itu siapa? All, Allah bukan kita. Allah yang gerakkan. Lah, kok wong kerjaannya Allah? Allah yang ngasih hidayah, kok kita ngaku ni? Yang menjadi sebab semuanya datang itu ini. Loh ini ujub bangga, enggak boleh. Bangga dengan amal kebaikan, tidak boleh. Menjadikan amal itu tidak diterima. Makanya Imam Luqman bin Hakim, beliau pernah berkata, kamu kalau melakukan amal ibadah, enggak perlu diingat-ingat, biar enggak bangga. Jangan diingat-ingat sudah. Kalau punya amal kebaikan itu jangan diingat-ingat. Tapi biasanya penyakitnya Bapak Ibu diingat-ingat. Masjid minta sumbangan. Eh, kok minta sumbangan terus baru tahun kemarin ngasih. Loh, ini musibah ini. Iya kan? Kok minta sumbangan lagi? ini lho tiga bulan yang lalu sudah ngasih saya. Makanya jangan diingat-ingat. Iya kan gitu. Itu lho apa? Tokoh yang di ato, tingkat atas itu siapa? Kan saya. Tahun kemarin. Loh, sekarang kok minta lagi? Waduh, musibah orang kayak gini nih. Makanya Bapak Ibu belajar tolong kalau melakukan amal kebaikan cepat dilupakan. Iya kan, biar ikhlas orang tua kami. Iya kan, karena melakukan amal kebaikan tuh nggak ada puasnya bapak ibu. Melakukan amal kebaikan tuh nggak ada puasnya. Sampai nanti kita mati ngadep sama Allah. Oh alhamdulillah sekarang hadir majelis. Ya sudah cukup kan gitu. Jadi bulan depan nggak perlu datang lagi ya nggak bisa. Harus istiqomah sampai kapan? Sampai nanti kita ngadep sama Allah dalam keadaan ngaji. Jadi berjuang di jalan Allah. Meniti kebaikan enggak ada puasnya sampai kita mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur rasulullah baru sudah cukup. Tapi selama kita masih hidup enggak boleh ada puasnya. Iya kan? Karena mohon maaf amal kebaikan kita yang kemarin belum tentu diterima. Makanya nambah lagi kebaikan, nambah lagi kebaikan, nambah lagi kebaikan mudah-mudahan dari banyaknya amal kebaikan itu diterima. Lho, ini kok ngongkit-ngingkit? Baru kemarin infak, sekarang minta lagi. Gencet ta ini. Wah, ini kan musibah ini. Padahal di dalam urusan amal kebaikan enggak ada kayak gitu. Terus orang tua kami. Terus ya ini makanya tidak boleh bangga dengan amal kebaik, kebaikan. Kalau amal kebaikan enggak boleh dibanggakan, apalagi bangga dengan amal kejelekan. Oh, super enggak boleh ini. Iya kan? Kalau bangga dengan amal kebaikan aja enggak boleh, apalagi bangga dengan amal kejelek-kejelekan tambah enggak boleh. Bangga dengan amal kejelekan tuh gimana, Ustaz? Ada Ibu ini baru dua gelas, sudah sempoyongan. Ini tiga botol, enggak apa-apa. ada nerakanya dalam ini. <laughs> iya kan? Bangga dengan amal kebaikan dia itu. Iya kan? bang Bangga ini. Atau cerita-cerita ini, mohon maaf Bapak Ibu. Awas ini, cerita-cerita. Ini -cerita. mau butuh uang tak? Tuh, di sana gampang, uang sekarang gampang di sana. Tak tahu apa, uang riba. Awas hati-hati. Berarti dia bangga mempromokan uang itu kan? Awas ini bangga dengan amal kejelekan. Kecile Awas, jangan. Amal kebaikan tidak boleh dibanggakan, apalagi amal kejelekejelekan, enggak boh, enggak boleh. Ya, ini, ini yang kedua. Yang ketiga, yang menjadikan amal itu diterima oleh Allah Subhanahuwataala yang ketiga adalah semuanya sarana dan prasarana yang dipakai ibadah kepada Allah harus halal. Kalau ada secuil makanan haram, tidak bakal diterima amal kebaikannya. Sehingga ada ulama mengatakan. Satu suapan makanan nasi yang dikonsumsi masuk ke perut dari yang haram, 41 hari amal kebaikannya enggak diterima oleh Allah. Ya. Makanya hati-hati makanan halal ini harus ya. Apa semuanya harus ya, harus ha? halal. Kami yakin semuanya di sini rezekinya halal semuanya. Ya, rezekinya halal. Kalau ada yang masih bercampur minta maaf kepada Allah, ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik itu itu bantua kami. Adapun yang keempat, apa yang pertama tadi diulang lagi? Ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Enggak boleh bang bangga. Yang ketiga? Iya, makanannya sarana dan prasarannya adalah harus ha, halal. Yang keempat adalah di saat ibadah khusyuk. Ibadahnya khu, khusyuk. Ibadah enggak akan diterima oleh Allah kecuali khusyuk ibadah khusyuk itu kayak apa pak Ustaz? kan gitu ini ulama berbeda pendapat mendefinisikan khusyuk itu kayak apa khusyuk itu bapak ibu adalah kalau kelas kita lo kalau kelas kita itu khusyuk bapak ibu apa mulut membaca bacaan solat hati menghayati maknanya itu khusyuk tingkatan kita ya khusyuk tingkatan kita kalau kita berbicara <tuh> alhamdulillahirobbilalamin berarti hati menterjemahkan mengartikan segala puji bagi Allah zat yang menjadi Tuhan alam semesta ini. Nah, jadi seperti itu. Kayak gini aja sering hilang, Pak ya. Betapa banyak kita baca Fatihah ingat hutang, iya kan? Baca Fatihah ingat berantem sama suah suami. Baca Fatihah ingat tadi itu apa? Ee, orderan belum kel kelar. Baca Fatihah tok sudah lupa banyak. Boro-boro mau menghaya, menghayati. Makanya kelas kita itu sudah kelas itu. Iya kan? Walaupun hakikatnya khusus itu, orang tua kami ini, antak budullah kaan nak taro Menyembala engkau kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, enggak ketemu kita, bukan kelas kita ini. Siapa nyembah kepada Allah sampai melihat Allah enggak ketemu? Mungkin melihat mobil enggak kelar kelar cili itu, iya mungkin. Enggak bisa kalau kelas kita, orang tua kami enggak bisa kan gitu. Mohon maaf, memang kelasnya kita masih awal kan gitu. Faidlam takuntaro, fain nahuyarok mungkin yang kedua ini. Kalau kamu enggak bisa melihat Allah di dalam solatmu fa innahu ya maka sesungguhnya Allah melihatmu maka yang benar kamu salat. Nah ini mungkin yang kedua iya. Kalau kita enggak bisa melihat Allah tapi ingat Allah melihat kita. Loh kalau kita Allah melihat kita masa kita baca Fatihah, doa, jangan dipikir kok selain Allah. Ini kan kurang ajar ini. Enggak boleh. Makanya dari sini minimal ini dulu sudah baca Fatihah, baca doa sujuk subhana a'la al wa bihamdi. Hati ngomong maha suci, maha suci Allah dan maha tinggi Allah yang agung. Loh itu minimal kayak gitu dulu. Itu belajar kata Imam Abdullah Al-Haddad, aku belajar khusyuk. 40 tahun baru setelah itu dikasih khusyuk oleh Allah. Lu belajar dulu 40 tahun baru dikasih khusyuk. Hmm? Imam Abdullah Al-Haddad, aku belajar khusyuk selama 40 tahun. Setelah 40 tahun baru aku dikasih khusyuk oleh Allah. Jadi yang ngasih khusyuk siapa? Allah. Allah, makanya minta kepada Allah subhanahu wa taala agar supaya ibadah kita kuhusuk. Jadi ingat amal kebaikan itu akan diterima oleh Allah syaratnya empat. Yang kedua melakukan itu semuanya karena eh, yang pertama melakukan itu semuanya karena Allah. Yang kedua jangan pernah bangga dengan amal kebaikan yang kita mili miliki. Karena kalau bangga itu sombong Bapak ibu. Orang yang bangga akan menjadikan som sombong. Kemarin kan sudah kita ceritakan, iya kan? Kalau orang punya amal kebaikan apalagi dia pamer, maka dia akan sombong. Aduh oh, kasihan tuh dicondol. Jam segini lagi main remi, domino. Kayak saya ini lho Bu Haji baru pulang majelis. Loh ini kan musibah ini. <SILENCIO> iya kan? Bahkan ada orang Bapak Ibu kalau sudah pulang majelis itu Bapak Ibu jalannya enggak mau gini. Hmm, gini sudah. Bahkan kan biasanya biasanya enggak pernah olok salam, tapi kalau sudah pulang dari majelis, Assalamualaikum Bu Haji, gimana sehat? Maksudnya pamer baru pulang dari majlis gitu loh. Ini kan sombong enggak boleh, enggak boleh ujub, enggak boleh som sombong, tawaduk sudah. Semakin amal kebaikan banyak yang kita lakukan, kita semakin tawaduk. Tawaduk tidak pernah meremehkan siapa, siapapun. Dan yang ketiga adalah murni sarana dan prasarana nya adalah ha? halal. Secuil ada yang haram, maka tidak diterima. Jangankan yang haram, yang subhat enggak diterima. Tahu subhat Subhat itu apa? Gak jelas haram, gak jelas halal. Mohon maaf bapak ibu. Kalau nemu sandal di masjid, gak usah dibawa pulang. Mending beli di toko. Jelas halal itu. Iya kan? Lu rezeki sandal ini. Sandalnya siapa kok rezeki? Rezeki itu kamu beli di pasar. Rezeki itu. Ini kok sandalnya siapa? Kok tiba-tiba rezeki? Aduh sandal saya hilang saat diganti ini, eh itu sandalnya siapa? Sandalmu warna apa? Warna hijau ini warnanya apa? Hitam. Berarti bukan sandalmu. Ini sub subhat, yang subhat saja menjadikan amal nggak diterima. Gimana yang haram Mohon maaf ada orang itu kalau nemu dompet di tengah jalan rejeki katanya. Musibah ini rejekinya siapa ini? Rejeki itu kerja, ya kan? Dompet ya bukan punyamu. Itu kalau mau mau diambil dompet, jangan diambil, dipakai. Taruh di masjid, taruh di mana, biar nanti diiklankan. Apakah boleh Ustadz? Nanti kalau kita menem menemukan dompet, tiba-tiba ada isi uang, boleh dipakai enggak Ustadz? Nanti ada pembahasan sendiri itu, ada fikihnya itu. Tapi yang jelas, itu bukan milikmu, jangan tomak. Sudah. Jangan tomak. Oh orang loh, masalah alhamdulillah rejeki saat nemu uang seratus ribu, rejeki bukan rezeki itu ya itu sub subhat ulama-ulama yang warok subhat itu enggak mau jadi benar murni halal orang tua kami lo ini kalau murni halal Bapak Ibu jadi makanan halal yang kita makan menjadikan anggota tubuh ini semangat untuk ibadah tapi makanan subhat apalagi yang haram ya kan kita konsumsi menjadikan apa anggota tubuh ini malas ibadah kepada Allah kalau dikasih ngaji nanti entar dulu entar dulu suruh salat entar dulu entar ujung-ujungnya waktunya ha? habis Makanya evaluasi semuanya ya. Itu yang ketiga. Yang keempat khusuk di dalam iba, ibadah. Ini insyaallah menjadikan amal kebaikan kita diterima oleh Allah subhanahu SWT. Tapi ingat pada intinya pertemuan kita di hari eh, di malam ini adalah memberes ini niat. Sudah, ayo yang barangkali mulai dari dulu niatnya. Niatnya enggak benar. Ayo mulai sekarang niatnya dikembalikan niat yang benar. Bagaimana Ustadz, saya dulu pernah melakukan amal kebaikan tapi niat saya bukan karena Allah, tapi baru sekarang baru niatkan Allah gimana dikembalikan pahalanya oleh Allah. Iya kan? Barangkali dulu Ustaz saya pernah dulu Ustaz infak bukan karenaMu ya Allah, tapi karena panas-panasan. Tapi sekarang setelah dengar ini Ustaz, saya tarik Ustaz, saya infak yang kesana karena Allah. Di bagaimana Allah dikembalikan lagi Satu pahala, pahalanya baik Bapak Ibu nggih. Jadi semuanya amal kebaikan kita lakukanlah karena Allah, karena Allah wallahu a'lam Cukup barangkali ada yang mau ditanyakan mangga dipersilakan. Baik, Bapak-bapak semua, barangkali ada yang ditanyakan. Baik, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih atas waktunya, Abstead. Uh, pertama, saya mau tanya, Abstead. Uh, misalkan saya perjalanan dari Ragunan ke Tangerang e, mungkin habis asar ya kemudian sampai Tangerang itu Isa Ustadz jadi e, apa mahrib itu di perjalanan saya memakai bis misalkan apakah sholat saya mahrib itu e, di jamaqosor atau saya sholat di bis dengan tayamum atau saya berhenti kemudian saya sholat di masjid kemudian e, pakai kendaraan lagi Terus yang kedua, misalkan saya setiap bulan dapat tunjangan e, 1 juta, kemudian sa, tanpa sepengetahuan istri, saya nabung 3, apa 300, jadi saya ngasih istri itu 700. Apakah saya berdosa atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang lainnya? Ibu-ibu, Mangga? Maksud. Silahkan yang lainnya, bapak-bapak lainnya, Ibu di belakang itu Mangga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, mungkin pertanyaan ini sedikit melenceng dari tema ini. E, saya mau menanyakan e, doa kekuatan ibu itu adalah doa yang paling utama. Akan tetapi jika yang didoakan oleh seorang ibu e, anaknya itu berbeda keyakinan, apakah doanya itu akan sampai kepada anak atau gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya pertama adalah perjalanan dari mana? Mana? Itu berapa kilo itu? Oh 40 kilo. 40 kilo ini bagaimana Ustadz? Perjalanan 40 kilo apakah boleh diperkenankan untuk menjamak ataukah mengkosor sholat? Tidak diperkenankan. Menjamak mengkosor sholat, tidak diperkenankan. Akan tetapi Pak Ustadz bagaimana sholat saya? Kaedahnya gini, sebisa mungkin jika kendaraan itu diberhentikan berhenti sholat nyari rest area. Kalau bisa, tapi enggak bisa Ustaz macet ini bagaimana Ustaz? sholat di atas kendara kendaraan hmm, kan gitu. Sholat di atas kendara kendaraan. Bagaimana Ustaz? apa tayamum atau apa apa, apa pakai uduh dilihat dulu ada air enggak? kan gitu sekarang mau tayamum ternyata jualan air silwer-silwer air-air loh gimana nggak sa tayamumnya ya kan tayamum itu diperbolehkan kapan kalau nggak ada a nggak ada air tapi ini yang jualan air silwer-silwer anda beli air uh oh, wuduk wuduknya Nabi Muhammad itu pak satu gelas cukup wuduk kita ini harus satu kamar mandi kan gitu ya kan ini kalau Rasulullah satu gelas cukup orang tua kami belajar nanti diamalkan kan gitu. Oh Pak Ustaz jualannya enggak ada, ini enggak ada air sudah keliling kemana mana-mana ada air. Bagaimana Ustaz? Ya sudah tayamum sudah. Tayam? Tayamum. Tayamum enggak bisa juga Ustaz. Ya sudah salat tanpa wudu tanpa tayamum tapi nanti diulang. Yang penting jangan sampai meninggalkan salat. So. Ya gitu. Jadi salatnya kalau enggak bisa berhenti atau enggak bisa enggak ada, ada rest area, mungkin ada memang satu jalan kalau di tol itu memang rest areanya jauh hampir waktu salat hilang ya kan gitu maka bagaimana Anda salat di kendaraan di kendaraan sudah salat di, kendara, di kendaraan di kendaraan ustaz salat di kendaraan kan ngadepnya enggak ketemu boleh ngadepnya enggak ketemu enggak apa-apa tapi nanti pulang di diulang ya nanti akan kita jadi gini Pak ada kaidah semuanya syarat sah salat jika tidak dipenuhi kecuali syarat menutup aurat maka itu menjadikan sholatnya wajib diulang. tapi kalau syarat menutup aurat enggak. maksudnya apa? kalau ada orang tidak menemukan baju untuk nutup aurat, mungkin kesasar di hutan barangkali kan gitu. bajunya enggak tahu sobek semuanya atau gimana kan gitu. mungkin dia naik naik pesawat jatuh di hutan kan gitu kan. akhirnya bajunya compang camping, kebuka auratnya semuanya kan gitu. mau pinjam sana sini enggak ah? Ha? Nggak ada nyari dedaunan yang bisa nutupin aurat, nggak bisa. Sedangkan waktu sholat mau habis, Anda sholat dalam keadaan tidak menutup aw, aurat, sholatnya tidak perlu di diulang. Ini jika karena syarat satu ini nggak masalah. Tapi selebihnya syarat sahnya sholat yang lainnya, jika tidak terpenuhi, wajib ngulang. So, Insya insyaallah pada waktunya kita bahas syarat sahnya sholat kan ada delapan. Di antaranya menghadap kiblat, punya wudu suci dari hadas kecil, hadas besar. Iya kan, anggota tubuhnya suci dari najis. Nah ini, insya Allah kita bahas. Lu kalau andekan syarat itu tidak terpenuhi salah satunya, kecuali syarat menutup aurat tadi itu, maka itu sholatnya nanti wajib diu diulang. Ya, wajib diu diulang. Jadi intinya bapak, jenengan kalau enggak bisa berhenti di rest area berarti sholat di atas kendara kendaraan. Kalau memang ada air, ya wudu. Iya kan gitu. wudu. Tapi kalau enggak ada air saat berarti tayam tayammum. Enggak ada kedua-duanya ustaz nyari tayammum nyari tayamum. debu enggak ada barangkali kan gitu. Karena debu sendiri itu orang tua kami ulama kan berbeda pendapat. Uh, Imam Syafi'i itu debu itu harus nempel ke tanah, Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah enggak, yang penting debu kan gitu. Mau ada di awan-awan, di langit-langitan mobil kalau itu memang ternyata debu ya enggak masalah. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i debut itu yang nempel ke, ta, ke tanah. nyari nggak ada Ustad Bagaimana? Ya sudah berarti anda sholat tanpa punya wudhu tapi nanti sholatnya diu diulang. Tapi kalau sudah punya wudhu punya wudhu sholat ditengok. anda menghadap ke mana? Saya menghadap ke tempat rumah saya Ustad sedangkan rumah saya nggak nggak menghadap ke kaki blet Bagaimana? Berarti nanti sholatnya diu diulang. Ahli iman suruh ngulang sholat seneng, kan gitu. Alhamdulillah sholat lagi. Alhamdulillah sholat kan gitu ahli iman tapi kalau yang malas suruh sholat yang malas orang tua kami ya kan nah ini jadi intinya jenengan sholat di kendaraan kalau enggak ada wak waktu jadi asar mau maghrib habis sholat di kendaraan maghrib ya kan maghrib mau habis juga sholat di kendara kendaraan isya diru di rumah kecuali nanti memang perjalanannya memang ja Jauh melebihi dari 84 kilo Kalau perjalanannya melebihi dari 84 kilo Ya sudah berarti Anda sholat duhur plus asar di kantor Langsung bisa di jama' takdim Duhur sama asar di kan di kantor Enak nanti adapun nanti di perjalanan maghrib Bakal hilang Langsung aja jama' takhir maghrib ditarik ke isya Enak kalau di 84 kilo Tapi kalau kurang dari itu kan gak boleh Nah kan, enggak boleh. Jamak itu boleh bagi beberkian dan jamak itu boleh bagi orang sakit. Nah ini beberkian orang sak orang sakit boleh dan juga ada lagi mengatakan boleh jamak karena sebab nikah nikah karena nikah itu seumur hidup sekali kan gitu. Biasanya kalau dirias manten itu kan waduh riasnya dua jam itu. Kalau ambil wudhu ludes itu ya kan gitu. Nah ini Imam Al-Haddad mengatakan enggak apa apa. Ya kan di aja solatnya. Iya kan, tapi itu bagi siapa? Itu bagi mantan perempuannya tok. Tapi dayang dayangnya itu, ya peladen peladennya itu sholat semuanya nggak sholat haram itu. Iya kan? Jadi ini ini kemurahan bagi siapa ini? Ini kemurahan bagi mantan perempuan tok. Kalau laki lakinya ke kemusolaat ke masjid sana kamu, an gitu. Ini ya, masya Allah banyak ini makanya bapak ibu tolong, bapak ibu kalau uh, ngadain kondangan wali matul arus tolong jangan nyari peladen peladen nggak sholat. Oh ini bikin rumah tangga kita berantakan nanti itu. Oh iya kan dayang-dayangnya nggak nggak sholat, yang dapat kemurahan menjamak sholat itu bagi pengantin perempuan toh, itu itu boleh jamak maghrib ditaruh di isya atau isya taruh di mag maghrib ini boleh bagi pengantin perempuan toh, laki-laki nggak ngadep kamu ke masjid ke mushol ke musola apalagi dayang-dayangnya, apalagi bagian nyambut tamu sampai nggak sholat ini mau kemana ini orang ini, kan gitu ya mau ke neraka namanya nggak sholat ceh, kemana lagi? sudah gitu apa mohon doa restu mudah-mudahan pernikahannya sakinah mawadah warohma eh ternyata apa Pengobengnya nggak ada sholat semuanya <laughs> makanya dua minggu setelah nikah berantem itu bapak ibu kenapa dapat pengobeng nggak ada yang sholat ya, makanya sudah jangan macam-macam urusan urusan nggak sholat nggak ada berkah orang tua kami ya nggak ada ber nggak ada berkah baik jadi intinya seperti itu jelas kalau memang nggak bisa berhenti berarti sholat ada di kendara kendaraan bagaimana kalau bisa ngambil wudhu ngambil wudhu nyari air atau kalau enggak dari kantor kita sudah bawa air satu satu botol itu itu sudah cukup ngambil lutut atau paling enak orang tua kami kemana-mana kita sudah dalam keadaan suci itu enak sudah kata imam Abdullah Al-Haddad agar engkau sebiar cepat nyampe kepada Allah diusahakan selalu dalam keadaan suci Andaikan batal ngambil wudhu lagi, batal ngambil wudhu lagi. Biar apa? Orang yang ingin cepet nyampe kepada Allah itu ingin cepet nyampe kepada Allah dalam keadaan suci. Kemana-mana suci, kemana-mana suci. Jadi enak sudah, nggak usah bingung nanti ngambil wudhu lagi ya. Baik, woi Allah, woi sawab. Yang kedua apa? Hmm? Oh ya, dapat tunjangan ustad kan gitu. Dapat tunjangan setiap bulan dari perusahaan kan gitu. Kemudian saya diam-diam menabung hasil tunjangan tersebut tanpa sepengetahuan istri saya, lah ini bagaimana Pak Ustadz, kalau itu uangmu Pak, mau dibagi-bagikan ke fakir miskin malam itu ya gak apa-apa, oh namanya uangnya di? dia, tapi kalau uangnya istri jangan, berantem nanti iya kan, oh istri ini tipkan itu bang, ini, ini tip bang, eh ditabungkan ya gak boleh, harus izin dulu tapi kalau uang bapak gak masalah uang bapak gak masalah, tapi emangnya kenapa sih kalau ngomong gak boleh tak, pelit tak istrinya itu ya eh? Kenapa emang kalau ngomong gak pernah dikasih? <laughs> ya ini kan juga pertanyaan juga kan gitu. Kenapa kok sembunyi-sembunyi? Iya Ustadz kalau ngomong gak pernah dikasih gitu. Wah berarti istrinya bermasalah ini. Orang nabung itu kan untuk jatah nanti kalau susah kan. Lah kok gak boleh kan gitu orang tua kami ya. Jadi intinya kalau itu uang jenengan gak apa-apa. Orang orang tidak terbuka urusan keuangan kepada istri gak masalah orang tua kami. Suami tidak masalah. Akan tetapi sayoknya ya terbuka lah kan gitu dan tentu ada sebab memang kenapa sih seorang suami nggak mau terbuka kepada istri karena istrinya itu waduh warung tua kami loyalnya pol gitu, -gitu. kalau sudah dapat gajian tuh kayak bos semuanya diterakir oh ini yang klenger kan suaminya ini <laughs> kalau kayak gitu ya nggak benar makanya semuanya evaluasi saya yakin seorang suami tidak bakal bohong kecuali karena memang ada pelanggaran dari istrinya itu ya kan tuh tapi kalau istrinya masya allah istrinya memang benar-benar orangnya terbuka enak bahasa Jawanya gemi gemi itu apa paling paling paling paling rapet kalau megang uang itu nggak brol brol gitu insyaallah suami seneng uang sudah ngomong umi ini jatah bayar listrik bulan depan habis lagi ayo. <laughs> ya yuk kan habis lagi ini akhirnya suami bingung ini tapi sisi lain wahai para suami kalau menemukan istri kayak gitu kamu yang legowo nasib gitu gimana lagi ya <laughs> Yang legowo, kami yakin itu habisnya uang bukan karena apa-apa, pasti habisnya uang ya karena makan itu saja sudah, iya kan? Saya yakin orang istri itu yang ngabiskan uang suaminya itu orang tua kami nggak ada beli kalung, liontin, emas itu nggak ada, hampir semua urusan mah makan, makanya yang legowo kan gitu. Makanya enak lah, jangan sampai jadikan re, ribut kan gitu. Akan tetapi andakan anda pun. Cen masalah. Kenapa? Karena itu uang jeneng-jenengan. Kalau uang kita enggak masalah orang tua kami. Mau diapain kalau uang kita enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Tapi kalau uangnya istri nitip enggak boleh, enggak boleh. Wallahualam bisawab. Terus yang apa tadi? Oh iya, doanya seorang ibu kepada anak. Doanya seorang ibu kepada anak seperti hanya doanya malaikat seperti doanya nabi kepada umatnya, pasti dikabul oleh Allah. Pasti. Jadi ibu itu kalau berdoa akan menembus langit tujuh didengar oleh malaikat, iya nanti dulu, nanti dulu, jangan nanti dulu, yang jawab kan saya ya ini, nanti dulu, ya. kami itu kalau jawab ada mukodimanya orang tua kami, ah, ini, ya, jadi seperti doanya nabi untuk umat umatnya pasti dikabul dengan syarat anak yang didoakan nyambung kepada orang tua, dalam arti nyambung itu apa? Tidak kurang ajar sama orang tua. Kalau anaknya durhaka sama orang tua, walaupun ibunya nangis sambil berdoa, mungkin tangisannya cucuran air mata darah, doanya enggak dikabul. Kenapa? Anak yang didoakan tidak bakti kepada orang tua. Tidak, bak tidak bakti, maka tidak bakal dika dikabul oleh Allah. Kata Allah, engkau doakan anakmu biar baik, oh, anakmu kurang ajar sama kamu, enggak bisa. ini. Makanya doa itu cepat nyampe kalau anak yang didoakan bakti kepada orang tuh orang tua. Adapun seorang ibu yang muslimah anaknya kafir, ya kan? Kalau mendoakan bagaimana? Doanya adalah bukan doa macam-macam, tapi doa agar supaya masuk Islam, ya. Bukan gini ya Allah anakku ya Allah masukkan surga. Surganya siapa? Kafir kok nggak bisa makanya senjata untuk doanya itu adalah tentang apa agar supaya anaknya dikasih hidayah, hidayah. ya kan ya Allah saya sudah masuk Islam mudah-mudahan anakku juga masuk is masuk Islam adapun doa kebaikan semuanya nggak bisa karena kuncinya harus Islam dulu Islam dulu kuncinya harus masuk Islam dulu kalau sudah masuk Islam maka kebaikan yang lainnya akan dibuka oleh oleh Allah subhanahu wataalla adapun kalau sama-sama Islam doa itu akan mustajab selama anak yang didoakan bakti sama orang itu orang tua, tapi kalau anaknya gak bakti sama orang tua gak bisa mohon maaf, banyak orang tua itu anaknya mungkin nakal Bak, ibunya ngomong, ustaz setiap malam nangis kepada Allah, tapi kenapa kok anak saya kok semakin nakal, ibu kuncinya kalau ibu doanya pengen dikabul anaknya harus nyambung juga bakti kan gitu. Kalau bakti ya sudah, ibunya Masya Allah tulus doain anaknya bakti cepat nyampe ini. Tapi kalau anaknya beltat durhaka enggak bisa. Tidak bakal nyam, tidak bakal nyampe. Akan tetapi tetap orang tua tetap dianjurkan berdoa kepada Allah agar supaya anaknya dikasih hidayah. Wallahu alam bisawab. Cukup? Ada lagi? Satu lagi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Eh saya mungkin menanyakan gimana kalau hukumnya kalau kita eh memakai fasilitas musala atau masjid. Terus yang kedua, untuk keperluan apa? Pribadi. Mungkin keperluan pribadi bukan uh, keperluan Keperluan umum bukan? Ya, keperluan pribadi juga buat keperluan umum gitu. Baik. Jadi gini orang tua kami, musyollah sama masjid beda. ya Musyollah sama masjid beda. Musyollah itu tanahnya belum wakof. Tapi kalau masjid, tanahnya wah, wakof. Kalau musyollah yang tanahnya belum wakof, bisa sesaat dipakai meeting, bisa sesaat mungkin dipakai nyantai, masak-masak, sesaat dipakai sholat. Karena tanahnya bukan wa wakof, tanah perora, perorangan. Tapi kalau sudah tanahnya wakof, Maka haram dipakai apapun kecuali dipakai untuk ibadah kepada Allah. Makanya di masjid tidak boleh ngomong dunia. Yang di masjid ngomong dunia ini tidak ada kepentingan dengan ibadah di masjid. Didoakan oleh Allah mudah-mudahan tidak ada untung itu bisnisnya. Maka jangan pernah ngomong bisnis di masjid. Atau melakukan transaksi jual-beli di masjid ini didoakan mudah-mudahan jual-belinya tidak beruntung. Jual-beli di luar masjid. Ya kan. Loh masjid itu mana? Masjid itu ya tanah yang diwakafkan. Tanah yang diwakafkan itu mana, Ustaz? Kan gitu. Yang dipakai sholat ini semuanya. Ini tanah yang diwakaf diwakafkan. Apapun yang sudah diwakafkan ke masjid tidak boleh dipakai untuk di luar masjid. Apakah itu kepentingan umum? Apakah kepentingan pribadi? Mohon maaf. Masjid punya tangga. Iya kan punya tang tangga. Ini tangganya masjid itu kan biasanya orang wakaf nih saya wakaf untuk masjid. Ini enggak boleh tiba-tiba diambil pulang dipakai enggak boleh. Haram. Kalau mau nyewa tangga ya sama tukang tenda sana jangan ke masjid dong. Oh itu kalau kayak gitu kan rusak semuanya akhirnya apa? Pinjam lagi satu kampung pinjam semuanya nanti enggak boleh. Jadi kalau untuk masjid masjid, Al-Qur'an yang di dalam masjid enggak boleh dibawa keluar. Karena ini wakaf ke masjid ke masjid. Jangan ya gitu, enggak, Bu, bo, enggak boleh. Ini mohon maaf, karpet ini enggak boleh dipinjam lho. Karpet yang sudah wakaf masjid enggak boleh dipinjam. karena ini memang ada untuk Mas, untuk masjid. Makanya tolong perhatikan benar-benar. Bahkan mohon maaf, air-air wudu ini, coba air wudu ini, air wudu ini pembuatannya diperuntukkan apa? Kalau ini diperuntukkan wakaf untuk wudu, mandi di situ kita haram. Tapi kalau dibo, boleh mandi, boleh pakai wudu enggak masalah. Tapi haram orang tukang bakso ngambil ke situ nggak boleh karena ini untuk wudhu sama untuk man mandi lah ini kok dipakai jualan bakso ya Haram, nggak boleh dong makanya paling enak gimana orang tua kami saya bikin kamar mandi di masjid untuk kepentingan umum loh ini enak kalau kayak gitu ya kan yang sholat ya lebih utama bo. boleh yang ambil wudhu lebih utama tapi orang yang haus pengen minum di situ atau mungkin tukang bakso tukang apa gitu pengen air boleh karena kepentingan oh, umum lah ini pernah waktu guru kami apa bangun masjid di pesantren itu itu kan orang-orang nyumbang orang nyumbang e, bikin masjid langsung jadi plus kamar mandinya akhirnya kata beliau tolong kamar mandinya jangan diwakifkan ke masjid tapi niatnya umum kalau niatnya umum santri saya bisa makan loh jadi gitu karena kalau wakif ke masjid berarti ya santri kan uang namanya santri ibu ya nggak melulu harus ke masjid kan Kadang yang memang nyamper ke kamar mandi toh nyuci. Lutak kalau diwakafkan masjid berarti kan nggak boleh. Makanya kata kata guru kami, tolong itu kamar mandi diwakafkan umum saja. Pokoknya kebaikan saja secara umum. Sehingga santri nyuci baju di kamar mandi boleh. Kamar mandi di, di pesantren guru kami bu Yayah ya yang di sumber itu itu seperti itu. Tapi kalau wakaf untuk sholat toh maka nggak boleh. Nah ini ya nggak boleh nggak boleh karena kalau kayak gitu orang tua kami rusak nanti semuanya pinjam pinjam pinjam semuanya lah termasuk lagi orang tua kami buah-buahan atau pohon yang ada buahnya tumbuh di tanah Wakaf ini gimana Ustad? Bukan nanti oh panen serok satu kilo kesana dua kilo kesana nggak boleh kayak gitu itu ini kenapa karena ini tumbuh di tanah Wa Wakaf jadi bagaimana ya udah ini kayaknya kalau didiamkan kayak gini busuk kan gitu dijual uangnya kembali ke maslahatan pas masjid. Enggak boleh gratis-gratis kayak gitu itu ya kan gitu. Wong ini punyanya mas? masjid. Loh ini banyak yang salah paham di sini orang tua kami ya. Bukan di sini di mana-mana itu banyak yang salah paham, salah paham. Kami di di kampung saya itu di masjid kanan kirinya masjid ada rambutan. Jadi setiap setiap tahun itu pasti rambutannya itu Masya Allah berbuah banyak. Oh ya gitu akhirnya. Ayo orang kampung yang ngambil sok-sok. Loh ini gimana? Enggak boleh kayak gitu karena ini tumbuh di tanah wa? wakaf. Maka bagaimana enaknya? Enaknya adalah sudah dipanen semuanya, dijual per kilo. Nih, buat infak, ayo ke masjid. Mau enggak? Ya mau. Nih. E, satu kilo, dua puluh ribu. Ya kasih. Untuk kemas selatan mas, masjid. Bahkan orang tua kami, barang yang sudah rusak ke masjid, barang yang sudah rusak di masjid, mungkin ada tukar rusak atau papan tulis rusak, tidak boleh serta merta dikasihkan kepada orang. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini wakuf. Tidak boleh. Bagaimana? Gak boleh dipindah. Ya udah kirim ke musola sana. Gak boleh. Tidak boleh karena ini adalah wakaf. Sampai kiamat ini wakaf. Gak boleh. Di... Sedangkan wakaf tidak boleh dipindah-pindah. Tidak boleh dipindah-pindah. Lalu bagaimana, Ustaz? Ini kan gak bisa manfaat. Ya sudah. Kalau gak bisa manfaat, ya sudah dijual. Tapi nanti balik lagi ke mas masjid. Jadi gak bisa. Gratis-gratisan gitu gak bisa karena ini barang mas masjid. Nah, jadi intinya tadi musola. Kalau musola, pak. Musola itu tanahnya belum Wakof, iya kan gitu. Kalau tanahnya belum Wakof, ya maka boleh tinggal izin kepada orang yang punya musol, Musola. Tapi kalau sudah Masjid, tanahnya Wakof. Nah ini tananya Wak Apalagi mohon maaf ini, iya kan itu, utang-utangkan Ngutang uang pakai uang Masjid. Waduh musibah ini. Ayo siapa yang punya uang nih? Saya banyak uangnya, uangnya Masjid ini. Ini nerakanya paling dalam orang ini. Ya kalau mau ngutangin uang ya uangmu sendiri dong, jangan uangnya masjid, kan gitu. Ini ada orang ya memang orang nggak ngerti orang tua kami ya, orang nggak ngerti namanya orang nggak ngerti ya dimaafkan lah. Tapi ya jangan sampai keterlaluan kan gitu. Jadi uang masjid diutang utangi, uang masjid ada berapa? 100 juta ada di mana? Di si A, Diutang si A, lu gimana? Nggak boleh itu. Uang masjid nggak boleh diutang utang diutang utangi. Uang masjid untuk ke Maselatan Mas, masjid. Tapi kalau mau mengutangi ya uang pribadi, -ki. pribadi -ki kita, Allah Wahlam Bis cukup, insya Allah. Ada lagi? Cukup, cukup saja. Cukup. Baik, terima kasih orang tua kami. Baik, bapak ibu jangan lupa didoakan selalu ibu nih. Ini ada titipan ini. Titipan minta doa, ya kan? Titipan minta doa untuk program dakwah guru kita bu Yayah ya. Beliau pingin punya apa? Radio ya. Pingin punya radio sepuluh ribu watt, ya kan? Punya radio sepuluh ribu watt yang nanti bisa mengcover sejauh apa? Sejauh AM tapi nanti ya, radionya A, AM kan gitu. Ini kita butuh doa orang tuan kita doakan mudah-mudahan cepat kelar kan gitu. Karena masya Allah ini musuh-musuh Allah ini dalam urusan media nomor satu mereka, ya kan? Nomor satu kan gitu. Perizinan televisi itu katanya sekarang ditutup dan ternyata dari perizinan televisi hampir tidak ada yang izin televisi dakwah. Ada izin perizinan televisi dakwah itu pun ternyata bukan dari akidah kita, akidah yang suka nyesatkan ziarah kubur bid'ah maulid bid' Ah waduh is ini dikir setelah selesai sholat eh, apa dikeraskan fit awadu ah, capek fit ah semuanya masuk neraka semuanya orang itu ya dia toh ini ada ternyata radio radio kayak gitu atau media televisi media lah beliau ini masya Allah, perhatian sekali makanya ayo kita doa setiap selesai sholat mudah-mudahan ini cepat diselesaikan ya cepet diselesaikan ada pun informasi lebih lanjutnya nanti tinggal komunikasi dengan tim seperti apa nah, gitu Barangkali ingin pingin apa, ingin apa, mangga komunikasi dengan dengan tim baik ini saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahummarhamna wa la wa ansurna wa wa afina wa wa akrimna wa wa athirna wa la tu'thir 'alaina 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah. Cintailah kami semuanya, Ya Allah. Sayangilah kami semuanya, Ya Allah. Ridailah kami semuanya, Ya Allah. Beri kemudahan bagi kami semuanya, Ya Allah. Untuk menjadi ahli surgamu, Ya Allah. Bimbing kami semuanya untuk menjadi ahli surgamu ya Allah Dan bimbing kami semuanya untuk ikhlas di dalam beramal ya Allah Bimbing kami semuanya ya Allah Untuk bisa membenarkan niat di dalam amal kami ya Allah Jangan sampai kami beramal bukan karenamu ya Allah Jangan sampai kami ngaji bukan karenamu ya Allah Jangan sampai kami melakukan ibadah-ibadah yang lainnya bukan karenamu ya Allah Maka bimbing kami semuanya yang duduk di tempat ini Yang hadir di tempat ini Yang mendengarkan suara ini bimbing mereka semuanya ya Allah di dalam melakukan amal kebaikan ikhlas karenamu ya Allah ikhlas karenamu ya Allah ikhlas karenamu ya Allah dan sungguh ya Allah kami ngerti kami banyak melakukan amal kebaikan maka bimbing agar supaya amal kebaikan tersebut ikhlas ya Allah ya Allah kami pernah umrah bimbing umrah kami untuk ikhlas kami pernah haji ya Allah bimbing haji kami agar supaya kami haji ikhlas kami pernah melakukan amal-amal kebaikan kan yang lainnya ya Allah maka bimbing amal kebaikan tersebut untuk ikhlas ikhlas ikhlas ya Allah jika ada dari amal kebaikan yang mungkin kami kurang ikhlas ya Allah maka bimbing ya Allah jadikan kami semuanya ya Allah untuk senantiasa ikhlas di dalam amal kebaikan ya Allah ikhlas di dalam amal kebaikan ya Allah ikhlas di dalam amal kebaikan ya Allah ya Allah ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah engkau lebih tahu ya Allah kekurangan kami ya Allah Engkau lebih tahu, ya Allah, dosa yang pernah kami Perbuat, ya Allah, mata ini sering melihat Apa, engkau lebih tahu, maka ampunilah Dosa-dosa kami, ya Allah mulut kami, sering kami pakai apa engkau lebih tahu ya Allah, maka ampunilah dosa mulut ya Allah, anggota tubuh kami ya Allah, pernah melakukan dosa engkau lebih tahu, maka mohon diampuni ya Allah mohon diampuni ya Allah mohon diampuni ya Allah jadikan siapapun yang duduk di tempat ini sebelum kami pulang, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ya Allah, ya Allah, orang tua kami ya Allah, mungkin yang mendawulikan Ya Allah ampunilah dosa dosanya Ya Allah orang tua kami yang mendauli kami ampunilah dosa dosanya Ya Allah mungkin dari ayah kami mendauli kami ampunilah dosa dosanya atau mungkin ibu kami yang mendauli kami Ya Allah ampunilah dosa dosanya dan begitu juga anak anak kami Ya Allah bimbing anak anak kami Ya Allah untuk menjadi anak anak yang soleh solehah bimbing keturunan kami Ya Allah untuk menjadi keturunan yang soleh solehah Ya Allah dan berikan keistiqomahan di dalam kami menghadiri majlis. Seperti ini ya Allah, beri keistiqomah di dalam kami menghadir majlis seperti ini ya Allah. Jadikan majlis ini penghibur hati kami ya Allah. Jadikan majlis ini ya Allah penyejuk bagi hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah dan kabulkan haja-haja kami ya Allah. Kabulkan haja-haja kami ya Allah. Engkau lebih tahu ya Allah kami memiliki haja ya Allah. Mohon dikabul ya Allah. Kami memiliki haja ya Allah mohon dikabul. Haja pesantren ya Allah. Engkau lebih tahu mohon dikabul. Haja pesantren engkau lebih tahu mohon dikabul ya Allah. Haja pesan tapi tahu mohon dikabul Ya Allah. Begitu jika haja dari guru kami Ya Allah mohon dikabul. Haja-haja dari guru kami Ya Allah mohon dikabul. Kirim pejuang-pejuang yang ikhlas yang bakal menyelesaikan itu semuanya Ya Allah. Kirim pejuang-pejuang yang ikhlas yang bakal menyelesaikan haja-haja tersebut Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah panjangkan umur kami Ya Allah dalam keadaan tua ah dan sehat walafiah. Panjangkan umur kami Ya Allah dalam keadaan tua ah dan sehat walafiah. Dan bersihkan hati kami Ya Allah dari penyakit-penyakit hati Ya Allah. Ya Allah, hati kami kotor, ya Allah. Kadang ada bangga di saat kami melakukan amal kebaikan, ya Allah. Kadang ada riak di saat kami melakukan amal kebaikan, ya Allah. Maka kami mohon bersihkan hati kami, ya Allah. Dari penyakit-penyakit bersihkan dari hati kami urusan ujub bersihkan dari hati kami ria bersihkan dari hati kami dendam bersihkan dari hati kami sombong ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah permudah bagi kami semuanya ya Allah untuk bisa berkumpul nanti di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah jadikan perkumpulan ini ya Allah perkumpulan ahli surgaMu jadikan perkumpulan ini ya Allah perkumpulan yang bisa kami saksikan berkelanjutan nanti di akhiratmu ya Allah bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah kumpul di akhiratmu bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah kumpul di bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah ya Allah jauhkan dari kami ya Allah maksiat apapun jauhkan dari kami dosa apapun jauhkan dari kami kemaksiatan apapun jauhkan dari kami dosa apapun ya Allah mungkin dosa zina jauhkan dari kami dan anak-anak kami ya Allah Dosa mabuk-mabukan jauhkan dari anak-anak kami, Ya Allah, dan jauhkan dari keluarga kami, Ya Allah, ada sekarang, Ya Allah, yang lagi meracunilah Ya Allah. Ada sesuatu yang lebih parah daripada zina, Ya Allah, banyak sekarang terjadi Ya Allah, laki-laki suka sama laki-laki Perempuan suka sama perempuan Badal ini kotor, hina, menyijikkan Ya Allah, siapapun dari Teman-teman kami yang terjemur dalam Urusan kemaksiatan itu, mohon dibimbing Ya Allah, beri hidayah Ya Allah, agar supaya Ya Allah keluar Dari urusan kemaksiatan tersebut, Ya Allah Atau siapapun Ya Allah yang sudah terjemur Dalam urusan zina tersebut, Ya Allah Urusan pekerjaan yang sangat jelek Dari kemaksiatan itu, Ya Allah, maka bimbing Bimbing mereka semuanya untuk keluar dan bertobat kepadaMu ya Allah. Bimbing mereka semuanya keluar dari kemaksiatan tersebut dan tobat kepadaMu ya Allah. Tobat kepadaMu ya Allah. Tobat kepadaMu ya Allah. Ya Allah panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan tohad dan sehat. Jika ada yang sakit ya Allah mohon cepat diberi kesembuhan jika ada yang sakit, Ya Allah, dari saudara-saudari kami, atau mungkin jamaah majlis kami, jika ada yang sakit, mohon diberi kesembuhan, Ya Allah. Diberi kesembuhan, Ya Allah. Jadikan rasa sakit yang dirasa pelaburan dosa, pengangkatan derajat, pemberian pahala yang banyak dihadapan Mu, Ya Allah. Atau mungkin ada yang hadir, Ya Allah, sedang kau uji, Ya Allah. Sedang kau beri musibah, Ya Allah. Sedang kau beri cobaan, Ya Allah. Maka beri kesabaran, Ya Allah. Beri ketabahan, Ya Allah. Jadiakan ujian tersebut pengangkatan derajat dan pemberian pahala di hadapanmu, ya Allah Ya Allah, Ya Allah Ya Allah Ya Allah, jadikan kami semuanya, Ya Allah, orang-orang yang hidup di dunia akan tapi tujuan akhirat, Ya Allah, jadikan kami semuanya, Ya Allah, orang-orang yang hidup di dunia tapi untuk kepentingan akhirat, Ya Allah, maka muliakan kami nanti di akhirat, muliakan kami di akhirat nanti, Ya Allah, muliakan kami di akhirat, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, terakhir kami mohon kepadaMu, Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan to'at dan sehat walafiat, panjangkan umur kami, Ya Allah, dalam keadaan to'at dan sehat walafiat, panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan to'ah dan sehat ya Allah, sepanjang umur dari hambamu, pada waktunya kami akan menghadap kepadamu ya Allah yang berbicara akan mati yang mendengar akan mati yang hadir akan mati sungguh pada waktunya kami akan mati ya Allah akan tetapi kami mohon jika engkau akan mencabut nyawa kami kami mohon, cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman Cabutlah nyawa kami, Ya Allah, dalam keadaan khusnul khatimat. Cabutlah nyawa kami, Ya Allah, di saat kami melakukan kebaikan, Ya Allah. Cabutlah nyawa kami, Ya Allah, di saat kami menemukan keberkahan hidup, Ya Allah. Dan mohon, jangan kau cabut nyawa kami, Ya Allah, di saat kami lalai darimu, Ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami, di saat kami bermaksiat, Jangan kau cabut nyawa kami ya Allah di saat kau tidak rida kepada kami ya Allah maka kami mohon ya Allah cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah mati dalam keadaan iman husnul khatimah mati dalam keadaan iman husnul khatimah mati dalam keadaan iman senantiasa hati dan lidah kami ya Allah. Allah Mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana atina fid dunya hasana Ofil akhirati hasana Wa kina azaban nar Wasallallah ala Sayyidina Muhammadin Wa ala liwasabi wasallam Alhamdulillahi al-fatihah nasyatta raju bismillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin terima kasih jangan lupa selalu didoakan kami wabillahi tawfiq wal warahmatullahi wabarakatuh